やのフィア Oke.、Okay. Punya. Yang punya. Oke.、Okay. Novia. Iya mas Anang. Ini memang gaya penampilan kamu yang lain. Dan aku bilang. Suara kamu emang kuat sekali. Terima kasih, terima kasih. Kuat banget, konstan sekali. Kamu menyanyikan dari awal s a m p a i akhir tuh konstan banget, bulat sekali. Kalau aku bilang di rekaman seperti selalu Maya bilang, kalau rekaman kamu u d a gak perlu p a k a i kompresor lagi. Suara kamu udah punya kompresor yang kuat di vokal kamu, ya itu adalah modal yang bagus. Terima kasih mas m b a、yep. Tapi Melodain Atucun masih perlu mas-masih ya, banyak yang pici-pici ya, belakang-belakang ya, b -belakang u n t u botuk t b u t u t n y a Pici saya tahu sedikit, gak apa-apa. Kadang-kadang memang <gif> pici-pici itu sedikit-sedikit tadi ada. Memang kelihatan tadi pas naik-naik kamu kelihatan. Memang itu dibutuhkan sebuah kontrol. Makanya di atas panggung itu kenapa dibutuhkan sebuah ketenangan. Supaya kamu bisa menguasai perasaan kamu sebetulnya. Pada saat kamu bisa menguasai perasaan kamu dengan baik, itu nada akan keluar dengan baik. Dan habis itu, itu tertransfer menjadi energi kepada penonton kamu. Itulah yang aku rasakan selama aku nyanyi di atas panggung. Kamu memiliki itu kalau masalah pilih-pilih sedikit ya kadang-kadang memang itu suka terjadi. Karena memang itu butuh, apa kamu tadi vocalizing dulu sebelum nyanyi kan udah vocalizing? Iya. Udah. たぶやくびらんばわっぺんのむやんすかんんに、メナリックスカリ。Trimacasima salad。サンハン n ナリック ?Trimacasi。n ンサンアタナンや、メンバンプルー、ブラジャー Lagikalcom salamat, and ディビサマスク、ダラムスペクター。メンバンアデスバチ atan, chatatan? チャ atan, c a t a t a n yang メンバンハロスガラ、アムバンー、エーラ t i a a i m a s a a m a s e r m a n Kesimpulannya menarik. Menarik sekali. Suara kuat dan menarik. Yes. Oke.、Okay. Sebelum aku m e n g o m e n t a r i penampilan kamu, saya mau ngasih komplimen dulu untuk pencipta lagu ini, Ahmad Dhani. No, bukan, bukan, bukan. Ini salah satu lagu terbaik dan aransemen paling hebat yang pernah diciptakan oleh musik Indonesia. Saya berpengalaman merekam lagu ini sebelum akhirnya saya keluar di Dewa tapi di refnya ketika lagu ini dirilis oleh o n c o di album bintang 5 di ref bagian ref tetap ada suara saya karena d a n i tau h bahwa saat itu saya masih lebih cocok dibandingkan o n c o di saat refnya saja Bukan, bukan masalah itu Bukan, bukan masalah itu Jadi gini, hubungannya apa? Ini jauh-jauh dari bolang mongondo k a y a k n n i Syukur mo'anto. Aku pernah manggung disana loh. Tahun 2004 dulu. Siapa, siapa? Yang nanya. Jadi gini, apa relasinya dengan penampilan kamu? Jadi gini, sebuah lagu sakral dengan aransemen yang hebat. Bahkan ketika manggung pun dibilang oleh para baladewa. Bentar dong sayang, bentar dong, bentar dong. Bahkan ketika Dewa membawakan lagu ini pun, para baladewa itu menganggap inilah saatnya beribadah di lagu ini. Ini lagu salah satu lagu kebangsaan baladewa. Hubungannya adalah kamu bisa mengendalikan diri dan menaklukkan lagu sakral ini、wow. di penampilan m e n j a d i Terima kasih banyak Pak Sari. Ya. Terima kasih. Tapi, e r i m kasih. a t tetap ada tapi-nya sebagai kritikan untuk membangun kamu lebih bagus、ya. lagi. Saya menggaris bawai h dan sangat setuju dengan Mas Anang tadi. Butuh kontrol dan pengendalian diri yang luar biasa. Sehingga bisa lebih masuk lagi ke dalam lagunya.、Ya. Terima kasih banyak Terima Mas Ari. Terima kasih luar biasa. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Novia. Tadi... Saya jujur setuju juga dengan、uh, Ari Lasso juga bahwa lagu Roman p i n c i s a n ini adalah sebuah lagu maha karya. Dan ini lagu legend. Dan、uh, Ari Lasso、uh, di Dewa Judika juga、uh, sempet di Mahadewa gitu ya pernah ngebawain lagu ini. gue Pengen tau h ya kalau misalnya lagu versi, lagu ini tapi d i nyanyiin sama kalian dan mungkin nanti bareng sama kita semua disini Studio、yes. 14 RCTI. Ikutan nyanyi juga dan tepuk tangan juga. Ya tepuk tangan tadi kayak gimana y a Oke, itu oke、okay、banget, oke、okay、banget. Jadi boleh gak kalau misalnya dari Ari Lasso、Just、menyanyikan the... dahulu. Disambut oleh Judika, Judika, disambut oleh Novia, dan abis itu dinyanyikan oleh sama-sama kita semua sambil、yes. menepuk tangan itu. Ini biasa. sungguh yang luar Dari awal, dari a kalau dari awal, kalau nggak salah, Aminor, kalau nggak salah. Dari bagian referennya, ya kali. Dari mana, Mas Soni? o ke, dari song、cinta. ya, dari d e p a n ya. ya. o、okay, ke, dari、okay. d e p a n たたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたたまたまたまたまたまたま Luar biasa sekali, Ari Rassol, Judika, thank you so much. g u e merinding sih tadi. Bener-bener merinding, bener-bener. Terima, Terima kasih. Bener -bener. Indonesian Idol bisa disaksikan juga di aplikasi RCTI+. Plus. Download sekarang juga di Play Store dan App Store.